Assalamualaikum Sideralun Berita pagi edisi hari ini Minggu 29 Januari 2017 Dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah Remaja penjual siomai keliling pingsan ditabrak Avanza Kemiringan jembatan kerung tingkem makin bertambah parah Jadwal penyeberangan kapal feri ke Sabang ditambah karena pengunjung meningkat Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambia FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambia FM. Darlun becak motor yang dikendarai Muhammad Irham, 17 tahun, pada cuman malam bertabrakan dengan mobil Avanza yang disopiri RD Irwansyah, 48 tahun. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Desa Berandang, Kecamatan Samtali Rabayu, Aceh Utara. Akibatnya remaja penjual somai keliling itu mengalami pingsan. Dari Lok Semawe, melaporkan. Kasat lantas Polres Lok Semawe, Ibtu Mulyana menyebutkan, becak motor dikendarai Muhammad Irham, 17 tahun, Remaja asal desa Menasa Asan, Kecamatan Samudra Aceh Utara. Korban melaju dari arah Medan menuju Lok Semawi. Setibanya di lokasi kejadian, korban mendahului sepeda motor di depannya yang belum diketahui identitasnya. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil Avanza yang disopiri Edi Irwansyah, 48 tahun, asal Medan, sehingga langsung bertabrakan. Akibat kejadian itu, korban Irham terpental ke badan jalan dan pingsan. Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Cudmutia Aceh Utara untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak lama kemudian, personel saat lantas tiba di lokasi dan menertibkan lalu lintas. Selanjutnya, kedua barang bukti berupa kendaraan yang terlibat tabrakan diamankan petugas untuk penyelidikan kasus ini. Sudahlun tingkat kemiringan jembatan Kerung yang berada di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan, kawasan Kuta Blang Biren makin bertambah. Jika minggu lalu tingkat kemiringan 30 derajat, saat ini sudah mulai melebihi angka tersebut. Sementara itu perbaikan jalur alternatif untuk mengalihkan arus lalu lintas di jembatan terus di Pacu. Dari Biren, Yusman Din Idris melaporkan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Biren, Fadli Amir mengatakan, dibandingkan hari pertama dengan kondisi hari ini, tingkat kemiringan jembatan Kurung bertambah namun belum diketahui pasti berapa derajat bertambah kemiringannya. Sementara pekerjaan perbaikan, perluasan, dan pemadatan dua ruas jalan alternatif untuk mengalihkan lalu lintas di jembatan tersebut terus dipacu dan diharapkan selesai dalam beberapa hari ke depan. General Manager PT Krungme M. Yani, mengatakan pekerjaan jalur alternatif terus dipacu dengan menurunkan tujuh unit alat berat dan puluhan truk pengangkut material. Ia berharap 4 hari ke depan sudah bisa dilalui walaupun serba darurat. Untuk diketahui, jembatan Kurung Tingkem miring sejak minggu pekan lalu setelah dihantam balok akibat derasnya arus sungai, sejak saat itu jembatan ditutup satu jalur. Untuk arus lalu lintas dari arah Medan ke banda Aceh dialihkan melalui jalur alternatif. Darlun PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP menambah jadwal penyeberangan kapal feri yang selama ini melayani pelayaran Banda Aceh Sabang. Hal ini dilakukan karena dalam dua hari ini jumlah pengunjung yang datang ke kawasan destinasi wisata meningkat dari hari-hari, dari hari-hari, dari hari-hari biasanya. Dari Sabang Azhari melaporkan, Supervisi Lintasan ASDP Perwakilan Sabang Husaini mengatakan, Jumlah penumpang kapal yang menyeberang dari Ulele, Banda Aceh ke Sabang dalam dua hari ini meningkat dari hari biasanya. Meski jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh meningkat, namun sejauh ini belum ada penumpang dan kendaraan yang terlantar dan tertunda keberangkatannya. Karena sejak Jumat kemarin, PT ASDP telah menambahkan jadwal penyeberangan kapal feri dari Ulele ke Banda Aceh yang biasanya dua trip menjadi tiga trip. Kepala OPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani, menambahkan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan destinasi wisata nasional dan internasional itu karena bertepatan dengan libur nasional dan libur akhir pekan. Namun peningkatan itu tidak signifikan sehingga kapal cepat tidak melakukan penambahan jadwal pelayaran. Kapal cepat tetap berlayar dua trip dari Sabang ke Banda Aceh atau sebaliknya. Berlun TNI jajaran Korem 011 Lilawangsa dalam pekan ini mulai membangun 100 unit hunian sementara untuk korban gempa di sejumlah desa di Kabupaten Pidijaya dari 500 unit yang direncanakan. Sedangkan sisanya akan direalisasikan setelah 100 hunian tahap pertama selesai pengerjaan. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Untuk diketahui, bangunan rumah, masjid, dan musola di Pidi Jaya, Pidi, dan Biren roboh setelah digoncang gempa berkekuatan 6,4 skala Richter pada Rabu 7 Desember tahun lalu. Untuk membantu korban gempa, TNI jajaran Korem 011 Lilawangsa mulai membangun 100 unit dari 500 unit yang direncanakan. Masing-masing di desa Payang Pangua 10 rumah, Kuta Pangwa 50 rumah, Tungklut 7 rumah, Desa Payah 3 rumah, Desa Raya 10 rumah, dan Desa Rawasari 10 rumah. Dan rem 11 Lilawangsa, Kolonel Agus Firman Yusmono mengecek langsung proses pembangunan Huntara. Ia berharap pembangunan Hunian itu bisa selesai dalam satu bulan sehingga segera bisa ditempati warga. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat langsung perkembangan bangunan yang sedang dikerjakan. Saat ini, Dari sejumlah lokasi yang ditinjau hampir semuanya sudah siap dikerjakan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi, Serambi FM. FM. Sudarlon untuk meningkatkan arus kunjungan wisata, pemerintah Kota Banda Aceh menjajaki kemungkinan membuka penerbangan komersial dari Banda Aceh langsung ke Singapura dan sebaliknya. Rencana ini telah dibicarakan dengan konsulat Singapura Mark Lowe dalam kunjungannya ke Balai Kota Banda Aceh beberapa waktu lalu. Antara News.com melansir. PLT Walikota Banda Aceh Hasanuddin Ishak berharap dengan adanya penerbangan langsung ini, wisatawan dari Singapura yang hendak ke Aceh tidak perlu lagi transit melalui bandara di Sumatera Utara. Begitu juga dengan warga Aceh bisa langsung ke Singapura tanpa harus transit di bandara daerah lainnya. Menurut Hasanuddin, dengan adanya penerbangan langsung Aceh-Singapura dan sebaliknya, tentu berdampak bagi pengembangan pariwisata Banda Aceh dan provinsi Aceh pada umumnya. Apalagi pemerintah Aceh terus mempromosikan berbagai program pariwisata di Aceh dan Indonesia. Sebelumnya pejabat konsulat Singapura di Medan, Mark Lowe juga mengaku memiliki harapan yang sama, yaitu adanya rute penerbangan langsung Aceh-Singapura yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Dengan demikian, ia memperkirakan akan semakin banyak masyarakat Aceh berkunjung ke negara itu. Zarlun calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab di Sapa Mu'alim bersama T.A. Khalid menyambangi wilayah tengah Aceh, yaitu Aceh Tengah dan Gayulus Jumat dan Sabtu kemarin. Kegiatan secara maraton untuk mengukuhkan anggota tim pemenangan pilkada 15 Februari 2017 yang berjumlah ribuan orang. Dari Gayo Luwes, melaporkan. Di Belang Kejeraan Gayo Luwes, kegiatan dipusatkan di halaman parkir Stadion Seribu Bukit kemarin untuk mengukuhkan tim pemenangan Mu'alim yang terdiri dari Seribuan Relawan dan Satgas Laskar Lang Merah. Mu'alim dalam sambutannya menyatakan kemenangan akan dapat diraih melalui kerja keras dan kemauan yang tulus. Sehari sebelumnya Mualem dan Te'a Khalid mengukuhkan tim pemenangan untuk Kabupaten Aceh Tengah yang diketuai oleh Said Muslim yang merupakan juru bicara KPA Linge. Pengukuhan dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon. Dalam sambutannya Mualem berjanji jika terpilih menjadi Gubernur Aceh maka wilayah tengah akan menjadi prioritas pemerintahannya termasuk pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian. Jadlon harga cabai merah di tingkat petani dari Rp70.000 per kilogram pada November lalu kini turun menjadi Rp23.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Mawadatul Husna melaporkan. Pembina kelompok tani Alulambideng, Desa Ladong Aceh Besar, Sofyan mengatakan, turunnya harga cabai merah karena banyak petani yang panen sehingga stok di pasar banyak. Dengan harga itu petani bisa dapat untung. Sofian menyebutkan cabai merah hasil produksi ladong diambil langsung oleh agen-agen resmi ke kebun dan kemudian dijual ke pasar lambaro, penayung, dan lam atuk. Beberapa waktu lalu, harga cabai merah di pasaran sempat tinggi. Hal itu terjadi karena pengaruh cuaca yang tidak cocok dengan tempat sehingga cabai terkena hama Sofyan menambahkan, dari tahun ke tahun pihaknya terus melakukan perluasan lahan pertanian sesuai jumlah tenaga kerja. Sehingga pada tahun 2017 ini, luas lahan pertanian mencapai 1 hektar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 29 Januari 2017. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa mendengarkan kembali melalui situs kami di www.sramifm.com. Follow juga Twitter kami @sramifm. Saudara Lun, wassalam.